Pak Chandra Pagi. Ya silahkan Pak i Ya menurut saya polisinya n gak g ada kerjaan itu Kalau berani dia coba Rahasia di Mangga 2 Di Glodok tepat-tepat orang jual Game-game segala macam itu yang n gak g ada manual bahasa Indonesia Coba banyak PSP Banyak Nintendo DS Itu banyak yang bukan manual bahasa Indonesia Itu n gak g ada kerjaan Hm. Baca dari saya. Oke、okay, terima kasih Selamat pagi Pak Benny Selamat pagi Bu Silahkan Pak Itu komentar saya polisi itu s u d a n g ada hati s e n u r a n i sudah b u d a k gitu bu Itu aja bu, terima kasih bu ya Oke,、okay. Pak Hadi Bapak Hadi Iya selamat pagi s i l a k a n Pak Hadi Iya kalau memang di Indonesia memang begitu mbak Karena yang bayar yang tangkap gitu Kalau selama ini yang saya tahu begitu di pasarannya Terima、hmm. kasih Oke,、okay. Pak l e o selamat pagi Selamat pagi juga Bu Nena y a s i l a k a n Pak b i a s a y a komentari bukan hanya kasus menangkap b e n j a l a iPad ya Dalam banyak kasus polisi suka nangkap Contohnya juga、eh, penangkapan sepeda motor yang lampunya tidak nyala Itu kan lampu motor sangat menyilaukan Polisi keterlaluan m e n tangkap-tangkap k a l ada bapak yang tidak punya hati nurani Itu polisi memang iya polisi tidak punya hati nurani gitu Terima kasih、hmm. Pak Arifin, gimana komentarnya? Kalau komentar saya, Bu Itu polisi itu hanya cari yang kaliber kecoa-kecoanya aja tuh Bu Nacional Nacht mat semester パパ、ド a ャスミリトリアン a ユディ、a マー u di i n d o n e s デ a Kalau udah tau kayak gitu dilarang Udah jangan jangan coba ikutin dulu deh Nanti urusannya panjang Kepengadilan ke juga duit Mendingan jualnya nyumpet-nyumpet aja Kayak yang selama ini terjadi Iya kan Pokoknya kalau udah ketemu sama yang namanya polisi itu Udah repot urusannya Jadi saya saranin Kalau misalnya ada yang mau jual iPad kayak gitu Gak usah pas internet Saya juga jujur Saya langsung mau nyari iPad susah banget Ke tempat kontra-kontra e -kontra resminya n gak g ada Akhirnya saya bisa d a p a t Melalui referensi keponakan saya, saya lebih dari harga kontrol malah lima、hmm. puluh ribu. Baru bisa dapat, tapi dikontrol s e m e r i n y a susah. Sedangkan anak saya mau pakaikan, nah itu gitu ya. Makanya cuma saya bilang, "Ya, janganlah eh, secara eh, formal g itu nawarin di sini. Mesti yang gelap-gelap, baru aman." j u a aja, karena saya... Hai, terima kasih, Pak Yudi. Bapak Tambunan, selamat siang. Selamat siang. Kalau menurut saya, ya itu sih. バイクサバカシーパタムナンバロディーズワマキャン やめなら。 イブノフィスラマチアン Kalau terjadi p e n a n g k a t a n p e n a n t itu pasti ada pelaporan ketiak berwajib ya ya. ya. ya kalau seperti itu. Pastinya ada, pelapor, ada yang melaporkan di b e a k t i a k w a j i b gitu kan.、Hmm. Nah mungkin ada motif j u g di b e l a k pelaporan itu gitu. Ya.、Jadi、Baik. Itu, bisa, ya. Baik. Terima kasih Bu Novi.